Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Shallallahu la ilaha illallah wa shallallahu Muhammadar rasulullah. Kita lanjutkan pada pembahasan halaman 23 babul i'rab wal binai Awalan al i'rab. Yang pertama adalah al i'rab. Bab tentang i'rab dan bina. Ya yang dibahas yang pertama adalah al i rab. Apa itu i-arab? Kalal Musanifu berkata penulis babul i al al-i-arabu wa ta'ghir kalimi l'iktila fi l'iktila fi al d'akhilati alaiha lafzan atau takdiran. Bab tentang i-arab. adalah ya berubahnya akhir suatu kata ya atau suatu kalimat li ikhtilafil awamil iddakhilah li karena terdapat perbedaan amil yang masuk alaiha kepadanya lafzon atau takdiran secara lafaz atau takdiran atau secara perkiraan asyarhu ya penjelasan lamma faraghol musannifu min bayanil ismi wal fi'li wal harfi Ya ketika ya penulis atau penyusun ya telah sampai ya atau telah selesai dalam menjelaskan tentang isim, fiil dan huruf syara' bayani anna kullu wahidin minha la yakhlu akhiruhu min i'rabin aw Ya penulis memulai menjelaskan ya, bahwasannya setiap kata ya dari isim, fiil atau huruf tersebut ya dapat berubah akhir harakat akhirnya baik secara i'rab atau bisa di i'rab atau bina apa itu i'rab ya wal i'rab huwa taghiru aakhiral kalimi li ikhtilafi awamil ad 'alaiha lafdhan aw taqdiran ya definisi i'rab adalah perubahan akhir suatu kata karena perbedaan amil yang masuk ke dalamnya baik secara lafas atau perkiraan takdiran. Ai maksudnya tasiru ahwali tasiru ahwali akhiril kalimati min halati ila halatin nasbi awil jarri bisababi Maksudnya adalah ya perubahan keadaan akhir suatu kata ya dari keadaan rafa ya ke keadaan mansub dan ke keadaan majrur ya dengan sebab masuknya suatu amil atau suatu faktor tertentu pembahasan amil akan dibahas ya di bab-bab selanjutnya ya <tuh> misaluhu contohnya at-ghiru Ya Atagi Rulhal Silufihha Rokati Akhiri Rojulun Menkolehi Taala. Itu perubahan keadaan harokat akhir pada kata Rojulun. Seorang laki-laki Menkolehi Taala dalam firman Allah Taala dalam Surat Ghafir ayat 28. Wkala Rojulun dan telah berkata seorang laki-laki dan firman Allah yang lain aqalluhu ataqtuluna rajulan apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki dan itu pada surat ghafir ayat 28 dan <coughs> pada firman Allah yang lain <coughs> auhayna ila rajulin ya kami mewahyukan kepada seorang laki-laki ya, surat yunus ayat <coughs> 2 maka kita lihat ya fokus kita adalah pada kata rojulun terkadang rojulun dibaca dengan domah ya rojulun terkadang dia berubah menjadi rojulan <tuh> dan terkadang dia berubah menjadi rojulin maka perubahan harokat akhir kat ya harokat harokat akhir pada kata rojulun dari rojulun ke rojulan dari rojulan ke rojulin maka perubahan tersebut Disebut Uh, i'rab ya yaqala rajulun yaqala adalah fi'lul madi mabni al-fathi ya rajulun fa'il pelaku marfu ya wala matraf ya dia tanda marfunya adalah dommah ya ataqtulun rajulun ataqtuluna ya al-hamzah harful istifham ya hamzah yang pertama itu adalah uh, huruf bertanya Adanya apakah Taktuluna fi'lul mudhari' ya marfu wa la matrafuhi subutun nun niabatan 'an ya. adalah fi'il mudhari' marfu dan tanda marfunya adalah tetapnya nun sebagai ganti dommah. li'annahu min afalil khamsah karena takturluna itu adalah uh, fi'il-fi'il yang lima. Dan wawul jama'ah adalah domir muttasil mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'idun Ya, sedangkan wawul jama'ah adalah domir yang bersambung mabni atas sukun dalam posisi raf'a sebagai fa'il Rojulan itu maaf ulun bih, mansub Ya, dan tanda mansubnya adalah fathah zahirah ala akhirih. Ya dan awhainaa ila rajulin ya awhainaa adalah fi'lul maadi mabniun ala sukun wa naa adalah dhamir mabni ala sukun fi mahalli rafi'in fa'il dan naa ya, adalah dhamir mabni atas sukun dalam posisi marfu' sebagai fa'il pelaku ila rajulin ya ila huruf jar rajulun ismu isim ismu majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah az fi akhirih ya Rojulun, rojulan, rojulin itu bisa berubah harokat akhirnya, maka perubahan tersebut ya sebut i'rab. Ya, kenapa dibaca rojulun? Ketama, kenapa dibaca rojulan dan seterusnya? Karena ada amil yang masuk. Ya pada contoh kalau rojulun, rojulun itu sebagai fa'il ya, maka dia harus dibaca marfu' ya dengan duma. Atau tulu narojulan. Kenapa dibaca rojulan? Karena ada amil, yaitu amilnya rojulan di sana sebagai mafulbih atau objek. Auhaina ila rojulin. Kenapa dibaca rojulin? Ya, karena ada amil atau suatu faktor rojul di situ, kemasukan huruf der ila maka harus majrur dibacanya rojulin. Fafil ayatil ula Ya Uh, pada ayat yang pertama, rufiyah rojulun ya dimanfaatkan rojulun li-anal aamilah kola ya aminafi rofifi rof, rof a li-an nafa ilhu ya karena ada amil yaitu qala yang beramal ya dan beramal pada rojulun itu harus rofa karena rojulun di sana sebagai fa'il wafisa nia dan yang kedua nushiba rojulan Ya dimansubkan rajulan li'annal amila taqtuluna ya karena ada amil taqtuluna amila fihi nasba li'annahu maf'ulun bih karena rajulan pada ah, pada firman Allah ataqtuluna rajulan rajulan di sana sebagai maf'ul bih atau objek wa fil ayatin tsalisah ya dalam ayat yang ketiga ya jurra rajulin li'annal amila ila amina fihi al-jarra li'annahu isman majruran bih ya rojulin dimajrurkan karena ada amil yaitu huruf ila yang beramal memajrurkan isim ya maka rojulin yaitu sebagai isim majrur ya ya harus majrur dengan kasrah fa hadza at taghiru min halati nasbi ila halatil jarri wal dan perubahan ini ya dari keadaan rafa ke keadaan nasab ke keadaan jer itu disebut i'rab Wa hadhihi al harakat wa ini yaitu ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu ya dhamma fathah dan kasrah hiya alamatul i'rabi dan dia adalah tanda i'rabnya Wa hadhihil kalim wa hadhihil kalimatatu allati halat, halu akhiriha hiya al mu'rab dan kata yang bisa berubah harakat akhirnya dia disebut mu'rab atau bisa di i'rab. Wa mana qawlil musannifi dan makna perkataan musannif lafzan atau takdiran ya secara lafaz atau secara ya atau yang diperkirakan ai an taghiru ya an atagha an ataghayyura yakunu zahiran atau muqaddaran. Ya maksudnya adalah perubahannya bisa terlihat jelas zahir atau uh, diperkirakan. Fa zahira adapun maksud zahir adalah yang nampaklah asarohu fi an-nutqi wa la yamna'u Ya maksudnya adalah ya bekasnya itu tampak dalam penulisan. Ya. Dan tidak ada uh, halangan dalam mengucapkannya. Ya kasuhuri al-dhammah wal-fathah wa kasrofi akhiri kalimati rojulun. Ya seperti ya terlihat jelas atau terlihat nampak ya harokat dhammah atau harokat fathah atau harokat kasrah pada akhir kata rojulun. Ya rojulun, rojulan, rojulin. Ya harokat akhirnya terbaca jelas. Maka ya rojulun tersebut ya disilahkan eh uh, i'rabnya itu zahir ya nampak. Adapun yang al muqaddarah ya. Huwa allazi la fi an-nutqi bisababimani ya. minal mawani fi akhirhi kalimati al Adapun i'rab yang secara muqaddarah atau yang diperkirakan adalah ya, yang bekasnya itu tidak nampak dalam penulisan Dikarenakan ada halangan ya. ya dari halangan-halangan yang membuatnya mustahil ya. Yang membuatnya mustahil ya, ada harokat pada akhir kata ya seperti pada contoh al-fata artinya pemuda. Fa inna akhirahu alifun la taqbalu al-harakata wa inna tuqaddaru 'alaiha ya bahwasannya bahwasannya akhir ya dari alif itu tidak bisa menerima harokat ya oleh karena itu ya harokatnya atau tandanya itu diters, uh, ditakdirkan atau secara tersirat alfatah yaitu akhirnya alif dan kaidahnya alif itu tidak bisa menerima harokat maka misal kita masukkan pada contoh yang tadi Wakola alfata misalnya pemuda itu berkata ya atak tulu na ya apakah kamu akan membunuh seorang pemuda auhaina ila alfata ya kami mewahyukan kepada seorang pemuda ya jadi bagai bagaimanapun ya amil yang masuk pada kata ya semisal alfata tadi tetap aja dibacanya alfata tidak dibaca alfata u atau alfata a atau alfata i ya jadi harokat dommah fathah dan kasrohnya itu tidak nampak karena ada lid kat apa lid ta karena ada uzur karena alif itu tidak menerima harokat ya alfata ini kategorinya adalah isim Maksur ya, yang diakhiri oleh alif dan yang diakhiri oleh alif pasti ya sebelumnya itu harokatnya fathah ya al-fatha. Adapun jika alif lamnya dibuang maka dibacanya fatin ya sepet eh, fati eh, al-fatin. Eh, ketika alif lamnya dibuang maka dibacanya fatan afwan ya fatan maka kau fatan atau tulu na fatan ila fatan. Karena dia isim maksur. Nahu kau nahu kau luka. Ya, sebagaimana contoh perkataanmu, jah fata warai tul fata wasalim tu alal fata. Ya, telah datang seorang pemuda. Aku melihat seorang pemuda. Dan aku memberi selamat atas seorang, kepada seorang pemuda. Ya, al-fatah, fil misalil awal dan al-fatah dalam contoh yang pertama itu marfu kondisinya di annahova ilun karena dia sebagai pelaku. Wa alamatu rafiihi ad-domah al-mukad dan tanda marfunya atau tanda rafinya adalah domah mukad ya domah yang dikira-kirakan ada. Ala akhirih litah azur karena adanya uzur, karena huruf akhirnya itu alif dan alif tidak menerima harokat domah, ya, makanya tanda marfunya adalah domah mukot yang dikira-kirakan ada. Wafil misal, lisani dan dalam contoh alfatah yang kedua, alfatah di sana i'rabnya adalah mansub, ya mansubun li'anahu ma'fuun bih, karena dia sebagai objek Wa'alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu lid-ta'adhur ya. Dan tanda nasobnya ya, adalah Fathah muqaddarah lid-ta'adhur Karena ada uzur Dan dalam al-fata contoh yang terakhir Di sana iropnya adalah Majrurun lidukuli harfil jari Karena kemasukan huruf jer yaitu ala wa al kasratu al muqaddarah li ta'dzur wa tanda jarnya adalah kasrah yang dikira-kirakan ada karena ada uzur fawaidun <tutup> ya wa tanbihatun ya fawaid dan catatan-catatan penting yang pertama al irabu fil lugha al irabu fil lughati irab secara bahasa itu memiliki makna makna al munasibun ha huna dan yang cocok ya dari makna tersebut ya, di sini adalah aciru ya wal ibana ya artinya berubah atau jelas. Reanal kalimatta ida'uribat zahar maknaha wabana watag watagiyarat an halati wakfi ya jika karena kenapa disebut berubah atau giru secara bahasa atau al ibana itu jelas karena kata yang di irof atau yang bisa di irof itu nampak maknanya secara jelas dan berubah keadaannya ketika wakof wakof ya seperti rojulun rojulan rojulin ya ketika berhenti rojulun itu jelas un ya ada domattein rojulan an ya dibacanya jelas ya perubahannya itu jelas beda dengan yang alefata Saat marfu al-fata Mansub al-fata Majurul al-fata Jadi terlihatnya sama semuanya Namun pada dasarnya ya Iropnya beda ya Yang satu domah muqadaroh Yang satu fathah muqadaroh Yang satu jar ya Kasroh muqadaroh Tapi tidak nampak jadi tidak jelas Maka al-fata tadi itu Disebutnya bisa di-irop Tapi muqadaroh berubah cuma secara muqaddarah ditakdirkan. Yang kedua, al-awamilu jam'u amilin. Ya, amil-amil itu adalah jama' dari amil atau faktor. Wa huwa ma asara raf'an au nasban au jarron au jazman fi akhiril kalimati. Ya intaha syarhu hududun nahwiyah. Artinya adalah apa-apa ya amil, amil itu adalah apa-apa yang mempengaruhi ya suatu kata sehingga kedudukannya menjadi rofa, terkadang nasb, terkadang jer, terkadang jazam pada akhir kata tersebut ya bisa dilihat dalam syarah hudud an nahwiyah yang ketiga masalalismu fil robi ya alfiil alfiil alfiil mawariq takulu yaktubu zaidun walam yaktub amrun Walau niak tuba, ya, ya. Pemisalan isim, ya, dalam Iraq itu seperti pada file motorik seperti perkataanmu yak tubu zaidun, ya, zaid telah menulis Yaktubu tubu di situ adalah Iraqnya marfu, ya, karena tidak ada amil yang membuat dia menjadi mansub atau majuzum, maka defaultnya atau uh, secara hukum asalnya adalah marfu ya kalau fiil tidak ada amil yang mengindikasikan atau mengharuskan dia beriropan sub atau majzum walam yaktub amrun dan amr tidak sedang atau akan menulis ya yaktub di sini iropnya adalah majzum karena ada amil amilnya itu lam ya, lam itu membuat majzum suatu fiil walam yaktub dan dia tidak ya akan menulis sedang atau akan menulis yaktuba di sini robnya mansub karena ada amilan fal kalimatul ula fi'lul mudhari marfu ya dan pada contoh yang pertama yaktubu zaidun ya yaktubu adalah fi'il mudhari marfu Ya liannahu lam yadkhulu alaihi amilun nasbi wala amil jazmi ya karena tidak ada tidak masuk padanya Amil nasab atau amil jazm ya. Wa majzum dan pada contoh walam yaktub amrun yaktub di sana irobnya adalah majzum liannahu ya dakhala alaihi amilul jazmi lam. Karena masuk kepadanya ya amil jazm yaitu lam. Wa fisalisu wa fisali wa mansubun dan pada contoh yang ketiga walan Yakubah Yakubah di sana mensub dengan aku dah lan karena yeah, contoh ketiga Yakubah itu masuk padanya ambil nasab yaitul lan yang keempat mawaniu <tut> mawaniu zuhuril harokati sal mawaniu zuhuril harokati salah yeah. ya Pencegah-pencegah dari munculnya harokat itu ada tiga alasan. Yang pertama at azur, adanya uzur. Yang kedua was wasikol, ya, yaitu berat. Ya. Wal monas, wal monas sibah, yaitu menyesuaikan. Ya, fakkanah akhiru al alifan la zimatan alaihi jami ul harokat ilita Ya, ada pun, ya. Jika akhirnya huruf alif lazimas seperti alfata tadi, ya maka ya maka harokatnya itu ya ya maka harokatnya itu tidak muncul ya karena lid ta'adur karena ada uzur Uzurnya adalah adanya alif pada akhir kata alfata sedangkan alif itu tidak bisa menerima harokat maka ada uzur, ada alasan Mengapa tidak muncul harokat ya sebagai tanda irobnya ya alias muka daroh yang dikira-kirakan wa yusama makhsuran ya nama lainnya adalah isim maksur ya isim yang diakhiri oleh alif lazimah ya isim atau kata yang diakhiri oleh uh, alif lazimah contohnya al-fata pemuda wal atau al-asa artinya tongkat Ya, wakana akhiruh ya ul ya ya al lazimatan maksuran makablaha tukad ya, tukadaru alaihi aldomatu wal kusratu lihthqal, yusama manqusan. Ya, adapun yang diakhiri dengan ya lazimah yang uh, harokat huruf A sebelumnya itu kasroh, ya maka ditakdirkan. Tanda domah dan kasroh listikal karena berat ya dan isim tersebut dis uh, diberi nama isim mankus ya isim mankus itu yang akhir katanya adalah ya lazimah dimana harokat huruf sebelumnya itu kasroh contohnya al kodi ya artinya hakim ya al kodi disebut isim mankus ya wada'i artinya penyeru ya dan ada ad i disebut isim mankus wa amma fathah fatadhharu li khafatiha nahu qawlihi taala adibu daa da yaa laahi adapun ya pada contoh al qadi dan adda'i itu muncul harokat fathah ya karena keringanannya contoh pada firman Allah taala Ajibudaiyallahi jawablah seruan Allah. Ya, jadi berbeda dengan al-fata, ya. Saat al-fata, misal contoh tadi aja ya, al-fata ra'aitul fata ya wasalimtu alal fata. Ya, mau dia kondisinya marfu, mansub atau majrur tetap saja tidak ada harokat yang bisa masuk pada kata al-fata karena kata al-fata diakhir oleh harokat diakhiri oleh huruf alif di mana alif tidak menerima harokat. Sedangkan alqodiy, ya ini diakhiri dengan ya laziyah. Ya, ya laziyah ini bisa masuk harokat. Ya, cuman untuk harokat domah ya, dan harokat kasroh itu berat. Ya listikal. Ya, karena berat maka tidak nampak harokat. Ya. Tidak nampak harokat, domah, dan kasroh pada kata al-kodi ya, Jadi al-kodi tidak, tida, tidak bisa dibaca al kodi Atau al-kodi-yi ya, Misalnya ja al kodi ya, Tidak dibaca seperti itu karena listikol Karena bagi lisan-lisan orang Arab itu berat ya, al kodi itu berat ya, Maka tetap dibaca al-kodi pada keadaan marfu ya. dan tandanya adalah dhamma muqaddarah Adapun tatkala dia keadaannya majrur misalkan uh, Salim tu al-qadi -al ya. itu juga tidak muncul harokat kasrahnya karena lisfiqal karena berat ya. maka al-qadi tetap dibaca al-qadi ya. walaupun keadaannya majrur dan tandanya adalah kasrah muqaddarah Namun untuk harokat fathah maka dibaca jelas karena bagi lisan lisan Arab pembacaan al-kodiah itu mudah ya, dia membaca atau menampakkan harokat fathah pada ya lazimah itu mudah bagi bagi lisan lisan Arab seperti pada contoh aji muda ya muncul ya. 'Ali buda yallahi maka tanda mansubnya adalah fathah zahirah karena mudah bagi lisan-lisan Arab. Dan terakhir adalah wa makana mudafan ilaya il mutakallimi tuqaddaru kullaha lil munasibati wa yusamma mudafan ilaya il bi dan adapun ya alasan mengapa harokat itu tidak nampak itu karena menyesuaikan ya alasan yang ketiga itu almunasibah ya pada contoh ketika ada suatu kata yang dimudofkan ya kepada ya muta atau ya e, yang menunjukkan kepemilikan ya ya muta orang yang berbicara maka Harokatnya yang ditakdirkan ya ditakdirkan ada untuk menyesuaikannya ya lil maka disebut mudhof ilayya ilmu mukhatabah contoh nahwu akhi ya saudara ku, ya akhi wa kitabi ya. dan kitab saya Sebenarnya aki itu kan akun, ya. Tapi saat dimu di apa namanya disandarkan, ya, disandarkan kepada uh, ya mutakalim itu maka harokatnya itu mengikuti bagai apa uh, huruf setelahnya. Nah, seperti alif itu mengikuti huruf, ya. Jadi alif itu masuk ya so, harokat huruf sebelumnya itu fathah ya seperti alfata karena akhirnya alif maka huruf sebelumnya itu fathah dan uh, ya ya aki karena diakhiri dengan huruf ya maka huruf harokat huruf sebelumnya itu dibaca kasroh ya sedangkan jika akhirnya wau maka harokat ya huruf sebelumnya itu dibaca domah seperti matobi ya a ya maka a, alif ya sebelumnya fathah ya u ya wau sebelumnya domah dan ya itu e, di harokat sebelumnya Kasrah ya maka pada contoh akhi Ya ketika marfu maka tandanya domah mukad Ya, jadi tandanya adalah domah yang diada ada diperkirakan ada. Karena asal katanya akun ya saudara. Jangan dia disandarkan kepada saya maka dibacanya ahi bukan akui. Ya, seperti pada contoh kita di kitab saya kan asalnya kitabun bukan kita gitu ya. Jadi saat marfu ya kita bi itu marfu misalnya maka tanda marfunya adalah dommah mukad ya walaupun dibacanya kita bi karena harokat banya itu mengikuti huruf setelahnya karena huruf setelahnya ya sukun maka didahului oleh uh, kasroh wa wa masala al ismu al al-Mudariyyah al karena al muat-muatalan mu'talan bi, bi ya bil alifin ya tokat tokat daru ya tokat daru alaihi ad-damatu wal-fathatu li nahu yasa walani yasa ya dan is pemisalan isim itu seperti fil Mudari ketika dia ada masuk padanya mu'tal ya dengan alif ya mu'tal dengan alif maka ya ditakdirkan padanya ya harokat domah dan fathah untuk lid karena adanya utur ya, seperti pada contoh ya yas walan yas a ya, dia berusaha keras walan yas dan dia tidak akan Ya, berusaha keras. Ya, maka yas'a di sini ya ketika marfu itu tandanya dhamma muqaddarah. Ya. Dan ya fathah muqaddarah karena diakhiri dengan ya huruf uh, alif ya yas'a ya. Walan yas'a dan juga ketika mansub maka tandanya fathah muqaddah Daroh juga ya wa tuqaddir wa lahi addamatu faqat li istiqal idza kana muhtalan bil wawi aw bil ya'i nahu yamshi wa yad'u ya dan ditakdirkan domah ya saja kana li istiqal kana berat idza ketika masuk pada fiil huruf muqtal wawu dan ya pada pada contoh yamsi ya yamsi dan yaduu ya. yamsi dan yaduu ya ketika dia marfu maka tandanya dhamma muqaddarah ya yaduu juga sama ketika dia marfu dhamma muqaddarah Wa amma al-fathah fatadhharu li khafatiha nahu lan yadua wa lan adapun ketika dia e, mansub maka tanda mansubnya tanda irob mansubnya adalah fathah dan dia muncul karena ringan ya bagi orang-orang Arab ya ketika menyebutkan lan yadua atau wa lan ya itu mudah ya tidak listikal makanya harokatnya muncul lan yad'u wa lan yamshiya dan dia tidak menyeru dan dia tidak akan berjalan ya Sampai di sini pembahasan tentang i'rab yang pertama. Insyaallah di rekaman selanjutnya masuk pembahasan yang kedua yaitu tentang Albina bina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu anta استاذ فيروكا تو بيقول لك السلام